Mitra bisnis, Presiden SBY menilai langkah pemerintah dan Bank Indonesia mengucurkan bailout untuk Bank Senturi adalah bagian dari kebijakan penyelamatan ekonomi nasional saat itu dari ancaman krisis. Oleh karena itu menurut SBY, kebijakan itu jangan dikriminalisasi karena kebijakan adalah sesuatu yang melekat pada tugas dan tanggung jawab seorang pejabat. Kalaupun ada sisi lain dari kebijakan itu yang diduga ada penyimpangan, Ya penyimpangan itu saja yang diperkarakan, tapi bukan kebijakannya. Sebab kalau kebijakan dikriminalisasi, maka nanti para pejabat akan takut mengambil keputusan karena khawatir langkahnya dianggap keliru, kemudian kebijakannya dipidanakan. Nah untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Tepung Terigu, Ratna Lupis. Bu Ratna, bagaimana komentar Anda? Kalau menurut saya gini loh ya, kan sebelum ini kan ini tentang Indonesia ya. Kan sudah ada kasus Pak Burhanuddin Abdullah. Sebenarnya kan beliau juga kira-kira kan keputusannya kan hampir seperti itu. Kan tidak spesial pun mungkin dia memakai. Tapi kan kebijakan yang salah. Dianggap menyalahgunakan wewenang gitu loh. Hal yang seperti itu juga dipersalahkan gitu loh. Nah ini bagaimana? Apakah kita akan diskriminasi atau tidak gitu loh. Di situ kan sekarang yang dituntut masyarakat itu gitu loh. Bagaimana gitu yang terjadi di... apa gubernur bank indonesia sebelumnya kan itu kan menjadi masalah kalau tujuan kebijakannya baik tapi pelaksanaannya yang menyimpang bagaimana kalau saya melihatnya Kalau misalnya banyak kejanggalan-kejanggalan, kalau tidak janggal pasti kan tidak, tidak mencuat seheboh ini gitu ya kan? Kalau memang itu sebenarnya wajar-wajar ada satu keputusan yang wajar gitu. Tadi kembali politik bill dari masing-masing aja kita situ Waktu terjadi Pak Syahir Sabirin kok kita semua diam. Waktu terjadi Pak Burhanuddin Abdullah kok semuanya juga diam. Sekarang kok kita tiba-tiba apa namanya misal presiden membela gitu, kan ada apa atau karena uh, Pak Budiono diwakil atau bagaimana gitu. Tapi yang pasti, kalau toh itu terjadi begitu, berarti ada diskriminasi kan tentang hukum kan. Gitu. Saya saya sendiri juga, kalau saya jujur, saya juga dilematis ya. Saya tidak ingin pemerintahan ini jatuh, saya tidak ingin FB jatuh misalnya ya. Kenapa terlalu mahal? Tapi saya juga tidak bisa abu-abu gitu loh. Bagi saya, saya tidak bisa abu-abu untuk, ah ini kan daripada nanti apa... getting worse gitu ya kan juga tidak bisa kan hukum kan tidak bisa berpihak SBY sepertinya gerah dengan perilaku anggota pansus yang kadang tidak tahu etika yang mempergelek juga kan juga demokrat keberadaan dari ruhut si itu juga kayaknya ada apa sih gitu seolah selalu bikin kacau untuk membreak mem fokus gitu lo konsentrasi selalu dia break dengan yang hal-hal yang secupit gitu lo iya kan Nah kok biasa aja, ada apa gitu di mati-matian. Kan jadi pertanyaan-pertanyaan publik gitu loh. Saya sendiri nggak tahu apa-apa gitu. Kalau saya mengikuti gitu aja, orang awam aja misalnya ya, WAPRES ada tidak dilaporin pada jam berapa itu, jam siang itu mereka e, rapat gitu. Ada apa gitu kan? Semuanya kan jadi pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Kalau memang itu adalah satu kebijakan bailout, kenapa juga WAPRES yang secara konstitusional waktu itu adalah Uh, pimpinan pemerintah kan, ya. jadi banyak banyak kejanggalan gitu loh. Demikian Ratnasari Lupis dan saya Rizal Andika.